mengucapkan selamat Natal 2008 dan tahun baru 2009 kepada seluruh rakyat Indonesia teristimewa masyarakat Papua Barat kiranya Natal membawa damai di hati kita mari kita bersatu dalam keberagaman dalam toleransi tanpa memandang agama suku ras dan golongan manapun untuk saling membagi cinta kasih Kristus Di tengah-tengah dunia Terima kasih